Visioning Indonesia Kote Basri Ketika bisnis menyusul kenaikan upah minimum di sejumlah provinsi beberapa waktu lalu, sejumlah perusahaan asing yang berbasis padat karya sempat melakukan wacana untuk terpaksa mengurangi jumlah pekerjanya lantaran merasa tidak sanggup memenuhi kenaikan biaya tersebut. Bahkan ada sejumlah perusahaan lainnya yang berencana untuk merelokasi lini produksinya ke negara lain. Kemudian ada opsi penangguhan pembayaran UMP tahun ini yang juga dianggap kalangan bisnis dapat membantu perusahaan menyesuaikan secara bertahap. Lantas, bagaimana perkembangannya hingga saat ini untuk membahas hal tersebut saya sudah tersambung dengan ekonom Katib Basri Mas Katib, bagaimana pandangan Anda hingga saat ini? Ini kan biasalah orang itu kalau kemudian Anda mau bikin sesuatu, Anda kan harus taruh kartu yang tinggi Anda harus bilang, saya akan PHK loh, sekian ratus ribu orang gitu Begitu kan pihak lain akan melakukan adjustment. Biasalah anda kalau di dunia usaha anda harus negosiasi kan, anda harus bluff gitu. Waktu itu kan Korea misalnya sekian ratus ribu, ternyata kemudian mereka bilang kita enggak jadi. Karena sebetulnya logikanya sederhana Kalau dia sekian ratus ribu dia mau PHK Dia harus bayar pesangon Pesangonnya 24 bulan 24 bulan anda kaliin aja sekian ratus ribu Sanggup nggak perusahaannya bayar gitu Jadi nggak, nggak semudah itulah Tetapi di sisi lain pressure itu selalu diberikan But it's nggak apa-apa menurut saya Saya juga bilang bukan bukan saya bilang ini Nggak apa-apa anda keluar aja Nggak, ini dari pihak buruh juga harus menyadari gitu Kalau mereka tetap bikin kerusuhan Satu ketika mereka akan kasih notifikasi betulan gitu Tapi sampai saat ini belum ada notifikasi itu itu. Kalau dia bangkrut kan dia mesti lapor hmm. istilahnya memailitkan dirinya kan. Dia bilang saya udah nggak beroperasi lagi loh. Kalau saya nggak beroperasi maka kewajiban saya bayar gaji hilang, kewajiban saya bayar pajak hilang. Kalau dia nggak bilang kan dia tetap harus bayar gaji, bayar pajak kan? Gak bisa orangnya ambil koper terus pulangnya ke Korea. Itu sebabnya makanya saya bilang verifikasi terakhirnya adalah dia kasih notifikasi nggak ke BKPM. Sampai hari ini saya belum terima. Dan buktinya kalau anda lihat aja. Apakah memang sudah terjadi? gitu? Yang terjadi saya kira kalau dari pembicaraan dengan mereka adalah temporary close, tetapi mereka belum pulang. Demikian Katib Basri, saya Giri Sadewa.